Sahabat i Dream, sesaat lagi kita akan mendengarkan manis Majelis Iman dan Islam. Hanya di 10.44 AM I-Dream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum 4.4 time I Dream Radio Successful Muslim Family. Sahabat I Dream di mana pun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat wal afiat dan dibudahkan dalam semua urusan kebaikannya. Kembali saya Rangga Kusumo dapat menemani Anda semua dalam program manis Majelis Iman dan Islam. Bagi Anda yang bergabung bersama kami mendengarkan siaran ini dapat juga melalui streaming di www.dreamradio.id. Atau download aplikasi kami di iDream Radio di Play Store Anda Maka Anda bisa menikmati siaran iDream Radio dimanapun Anda berada Pada program Manis Majelis Iman dan Islam Sahabat iDream ada yang spesial nih Dimana untuk pertama kalinya akan dilaksanakan kajian hadith Riyadus solihin Riyadu Insya Allah akan rutin setiap pekannya dan yang akan mengisi adalah Ustadz Hilman Roshad Sihab Tentu sebagian besar sahabat iDream sudah mengenal beliau ya Beliau merupakan pegiat sesot sosial media, konsultan agama dan spiritual, juga sahabat Edrim yang sahabat Edrim tahu grup Nasyid Satul Harakah. Nah, beliau merupakan salah satu personilnya. Baik, kita sapa dulu Ustaz yang sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ustaz, apa kabar hari ini, Ustaz? Alhamdulillah berkhid. Alhamdulillah kira-kira uh, hari ini Ustaz di pertemuan awal ini kita akan membahas apa selama satu jam ke depan? Insyaallah saya akan bahas tentang pengantar ilmu hadis. Kenapa? Karena kalau kita bahas hadis riwayat salihin tetapi kita tidak mengerti apa itu hadis juga percuma. Jadi harus ngerti apa yang dibahas itu. Makanya saya akan jelaskan karena ini merupakan pertemuan perdana akan secara singkat dan saja tidak detail berkaitan dengan Uh, apa itu hadit begitu ya bagaimana persisinya seperti apa seharusnya kita bersikap sehingga ketika kita membaca Riyadhus Salehin uh, keterlibatan hati keterlibatan fikiran keterlibatan keimanan kita menyertainya sehingga Allah berikan kemudahan untuk memahaminya menguatkan niat untuk mengamalkannya dan tentu saja Insyaallah kita akan sungguh-sungguh mengamalkan hadis-hadis yang disabdakan oleh baginda Rasul. Begitu. Baik, jadi hari ini kita akan membahas tentang pengantar dari hadis riadu sholihin, bagaimana uh, sebetulnya hadis tersebut, riadu sholihin tersebut, dan juga bagaimana sikap kita untuk bisa uh, uh, apa namanya lebih untuk bisa lebih dekat dengan lebih lebih dekat dengan hadis riadu sholihin. Maka sahabat Edream dan para peserta program kafi silakan. Menyimak dengan seksama, khusus bagi para peserta nanti akan ada sesi tanya jawab. Tafadil kepada Ustad untuk menyampaikan materinya di segmen yang pertama ini. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, Muhsalatu asalamu ala Rasulillah, Nabil Mustafa, Muhammad bin Abdullah, waala alaihi wasallam. Puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan pencipta, penentu takdir dan pengatur kehidupan semesta raya ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu-satunya Tuhan yang kita sembah, kita muliakan dan kita agungkan kita pun mentaati seluruh perintahnya dan berusaha meninggalkan larangannya kita selalu dan senantiasa mengharapkan rahmat dan retonya kita juga bersamaan dengan itu takut akan muka dan atapnya semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi hamba Allah yang soleh, yang taat dan patuh kepadanya, amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada nabi kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman yang wajib kita imani kenabiannya. Wajib pula kita ikuti sunnahnya, wajib pula kita dakwahkan ajarannya. Karenanya kita harus banyak-banyak salawat kepadanya. Allahumma shalli wa sallim wa Uh, para pendengar iDreams Radio yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala baik melalui pemancar di gelombang berapa? Sepuluh? Sepuluh empat empat atau juga yang streaming atau juga yang melalui aplikasi di apa? Di play, play Store ya. Uh, uh, I Dream Radio mudah-mudahan bisa menyimak dimanapun ada berada. Hari ini saya pertama kali hadir di uh, iDreams Radio ini di Pondok kal kahfi kosan bernuansa islami. Uh, peserta kosnya pada datang Alhamdulillah di depan saya, walaupun kelihatan semuanya belum pada mandi. Tetapi tidak mengurangi gantengannya subhanallah ya. Terpancar di wajahnya kelihatannya adalah ciri-ciri wajah-wajah ahli surga kelihatannya nggak ada satupun diantara yang hadir di depan saya ini ahli neraka semuanya orang saleh dan baik baik mudah-mudahan kebaikannya berlanjut setelah lulus kuliah mati berkeluarga tua mati ah matinya husdal khatimah. tapi jangan dulu mati sekarang diusahakan ya nanti aja matinya kalau sudah banyak amalnya kalau sudah banyak bertobat atas dosa-dosanya jadi matinya husdal Hatimah. Kalau Hatimah so bagaimana jadinya? Di kuburnya enak. Ya, nyaman, tidak dapat siksa kubur. Di hisabnya mudah. Dan akhir kehidupan di akhirat kita nanti masuk sur, surga. Ya. Surga nanti ada widadari loh. Uh, Oke, okay. sebagaimana saya katakan tadi bahwa saya akan membahas tentang ilmu hadith. Saya belum masuk ke Riyadus Salihit. Tetapi baru kita masuk di pembahasan tentang hadith manakah posisi hadis dalam khasanah ilmu islam? Posisi hadis ini adalah sebagai referensi utama dalam beragama, baik berakidah, bersyariat, dan berakhlak, dan melakukan seluruh sisi kehidupan. Setelah Al-Quran lukarim, Al Rasulullah bersabda, Taruktu fikum amrain, intamasaktumu bima lan tadilu abada kitab Allah wa Rasulullah. Kutingalkan kepada kalian dua pusaka yang bila kalian berpegang teguh dengan kedua tersebut maka kalian sumur umurnya tidak akan pernah tersesat. Dan dua hal itu adalah apa? Kitab Allah dan sunnah rasul. Kitab Allah tentu Al-Quranul al Karim sunnah rasul adalah Al-Hadid. Di dalam definisi fikih disebutkan yang disebut fikih adalah ma'rifatul ahkam al-mukallaf Hey, maaf. al maaf almutallaq bi af'ali min adillah at tafsiliah bahwa fikih itu adalah pengetahuan kita tentang hukum-hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf tahu mukallaf mukallaf itu yang mendapatkan taklif mereka akil balik yang seluruh kata perbuatan baik dalam hatinya yang ditampakkan lakukan sendiri atau bersama orang lain dicatat oleh malaikat Mereka adalah mukallaf, Syaratnya akil balik. Nah perbuatannya itu diatur oleh hukum-hukum syara. Dari manakah hukum syara itu didapat? Min adillah at Dari dalil yang rinci, bukan dari dalil yang global, tetapi dalil yang rinci. Dan itu juga disebutkan yang metafaq di kalangan para ulama usufiqih dan ulama usufiqih adalah empat. Yang pertama Quran, kedua hadith ketiga ijma dan keempatnya qiyas. Dan qiyas ini juga di di beberapa pendapat para ulama disebutkan istihad. Jadi dengan demikian maka hadis ini posisinya sangat penting. Dia referensi utama apapun kegiatan keberagaman kita, apakah itu dari sisi akidah atau di sisi syariah, akhlak apa saja itu sumber harus berdasarkan sumber Quran dan As-Sunnah atau Quran dan al-Hadis, ya. Saya katakan dia adalah posisinya kedua setelah Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an menjadi memiliki posisi yang pertama? Tentu ada hal yang berbeda antara Quran dan Hadis. Perbedaannya adalah Quran ini adalah kalamullah. Apa? Kala, kalamullah. Apa itu kalamullah? Firman Allah. Jadi Quran itu apa yang dikatakan Allah omongan Allah, pembicaraan Allah. Dia bukan makhluk Allah. Kalau manusia, tumbuhan, alam semesta, bumi ya, itu semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi Al-Qur'an bukan makhluk Allah, tapi apa tadi? Kala, Kalam Allah. Karena dia adalah kamul Allah. maka pada Al-Qur'an melekat segala kemahan Allah. Kita harus kemudian kita pahami. Jadi misalnya ya Allah itu almutakabbir, maha sombong. Al-Qur'an juga sombong. Boleh nggak sombong? Ah boleh kan dia karakter Allah. Allah itu adalah al-Haq, sumber kebenaran. Maka Al-Qur'an juga adalah sumber kebenaran, kebenaran. Allah itu memiliki karakter Hakim, maha bijaksana. Maka isi Al-Qur'an semuanya adalah kebijaksanaan, semuanya adalah hikmah. Jadi melekat. Sehingga dengan demikian Kewajiban kaum muslimin menghormati Al-Quran itu penting. Karena menghormati Al-Quran sama dengan menghormati Allah. Mengagungkan Al-Quran sama dengan mengagungkan Allah. Kenapa? Karena dia adalah kalamullah. Sampai bila ternyata quran itu tertulis dalam mushaf, mushaf tentu saja adalah kertas, tulisannya berdasar dari tinta. Itu makhluk Allah ta'ala Tapi isinya memiliki kandungan kalau Allah maka terhadap Musa pun kita harus memberikan penghormatan. Wajar sih ya kalau kita punya uang seratus ribu sama dua ribu beda nggak? Sama ya sama-sama dari kertas ditulis angkanya dengan tinta. Tapi penghormatannya sama tidak? Beda ya 2000 ribu itu kan buat parkir motor kan, ya ya berapa puluh jam ya itu 2000 ribu ya bisa selesai dua ribu ilang itu terbang tuh dari kantong kita ah kita cuek aja cuma dua ribu ini tapi kalau seratus ribu oh, kita bisa pusing tujuh keliling ya karena seratus ribu ilang itu bisa lima hari kita tidak makan ya. kelaparan jadi seratus ribu itu memiliki nilai walaupun ya sekali lagi kertas dan tinta Al-Quran itu mushaf itu bukan Al-Quran mushaf itu adalah kertas dan tinta isinya Al-Quran Al Isinya firman Allah, makanya terhadap mushaf harus kita melakukan mata. ya. Memang ada dalilnya. Kala inna hatzikra fa terus fi shuhufi mukarromah, marfu'atim wa bi aidi safara Ingat itu adalah isinya peringatan Al-Qur'an itu. Terdapat pada mushaf yang begitu mulia, disucikan dan ditinggikan, dipegang hanya oleh para malaikat pilihan. Ustaz itu mah di Allah'ul mahfuz ya di lahul mahfuz demikian maka di dunia pun harus seperti itu karena apa yang ada dalam musab di Allah'ul mahfuz sama persis dengan apa yang tertulis di musab yang ada di dunia ini sehingga penghargaan terhadap Al-Qur'an secara maaf terhadap musab yang padanya tertulis Al-Qur'an Al Karim itu harus kemudian kita lakukan kenapa karena problemnya dia adalah merupakan kalamullah poin yang kedua Al-Quran itu menjadi istimewa karena riwayat yang ada di dalamnya mutawatir. Apa? Mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir itu kalau disederhanakan mustahil dusta Di sini ada bobotoh Persib gak? oh Saya bobotoh Persib. Nah, kalau Persib main sama Persija pengennya Persib kalah pemenang. Menang dong. Main di si Jalak Harupat di soreak. Wah. Wow seluruh penontonnya itu Boboto Persija gak, -gak berani itu nonton di Jarsi -jars Jalakarupa semuanya Boboto Persib itu sekitar lebih dari 40.000 ribu penontonnya pertandinglah Persib sama Persija, hasilnya dua-dua hasilnya dua-dua kalau Barcelona sama Juventus 30 tadi Maret. hasilnya dua-dua kecewa kan Boboto Pengennya menang dong, ini ternyata seri dua-dua. Pertanyaan, mungkinkah itu seluruh bobotoh bersepakat, eh kita kalau keluar studion, kita sepakat aja, kita menang dua-satu. Mungkin nggak Tidak mungkin. Nah, penjelasan tentang muwat itu paling sederhana demikian. Kenapa bisa demikian dalam konteks Al-Quranul Al Karim? Karena ternyata yang meriwayatkan Al-Quran dari setiap level sanad, tertinggi jumlahnya. Dan itu terjadi sampai dengan hari ini. Karenanya maka kebenaran Al-Qur'anul Karim mutlak 100% tidak akan salah satu pun huruf. Betul memang ada beberapa qiraat ya. Nanti ada dalam ilmu Quran akan dibahas tentang qiraat. Itu ada tujuh yang mutabar. Ada yang tambah yang tidak mutabar 3 Jadi totalnya 10. Nanti ada dalam Abiyat, Alfiyah, Asyatibiyah Dijelaskan tentang 10 Kiraat. Uh, Tetapi 10 Kiraat itu Hakikatnya adalah sama. Kalau ada perbedaan, itu hanya Perbedaan kiroatnya saja. Tapi Maknanya semuanya adalah sama. Nah ini harus kemudian Kita sadari benar. Karenanya Al-Quran menjadi istimewa. Yang pertama dialah ala Kalamullah, riwayat tentang Al-Quran Itu adalah 100% Benar. Karena mutawa Mutawatir. Ya Yang ketiga Yang sangat istimewa Denir Al-Quran Nukhari Itu menjadi beda Dengan hadith Adalah Karena Al-Muta'ibat Bitilawati Sekedar membacanya Menjadi ibadah Ibadah Jadi Ya ibadah Kayak zikir gitu Ibadah Dan ibadahnya Berpahala besar Dalam sebuah hadith sahih Rasulullah bersabda Man qora harfan Min al-kitabi Falahu hasanah Wahsanatuhah Ashru'am thalihah Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu poin kebaikan. Satu poin kebaikan membaca satu huruf Al-Quran setara dengan sepuluh poin kebaikan lain. Ya, tahu kebaikan? Tahu lah, misalnya nggak tahu. Apa misalnya? Ha? Ngambil duri, tengah jalan ke tepat sampah. Kebaikan bukan? Kebaikan. Membaca satu huruf Al-Quran sama dengan menemukan sepuluh duri berbeda dan dibuang, bukan duri yang sama masukin, keluarin lagi, masukin, keluarin lagi enggak, tapi sepuluh duri yang berbeda kalau nyebrangi nenek-nenek di jalan margonda, itu kebaikan bukan? kebaikan satu huruf membaca Al-Quran sama dengan menemukan sepuluh nenek-nenek berbeda untuk kita seberangkan karena jangan satu nenek itu bulak-balik sepuluh kali, kasihan teler di jalan margonda ya, ini harus kita pahami. Rasulullah tegaskan, walam akul alif lamim harfan, walakin alifun harpun, wa walamun harfun wa Tidak ku katakan alif itu satu huruf, tetapi masing-masing alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lamim itu akan setara dengan 30 kebaikan Uh, 30 nenek nenek itu. <gülüyor> Padahal cuman alif lah. Bismillahirrahmanirrahim, 19. 190 itu bisa tiga empat panti jompo itu. Bagaimana kalau satu halaman? Satu halaman berapa huruf? Rata-rata di e, 600 huruf. Ya karena mushaf itu kan satu halaman itu 15 baris. Satu baris rata-rata 40 huruf. Ya kira-kira 40 kali 15 berapa? 600. Jadi kalau kita satu halaman kita baca, wah, ada berapa tuh? Ada enam ribu nenek-nenek. Enam ribu nenek-nenek itu pekerjaan berat itu. Itu patu jompo se Jakarta dan Depok itu kelihatannya. Bagaimana kalau satu hari satu juz? Satu juz berapa? Dua puluh halaman. Dua puluh kali enam ratus berapa? 12.000 ribu. Kali 10? 120 nenek-nenek. Masya Allah. Saya hanya ingin menjelaskan betapa besar pahalanya. Tinggal kita kalikan saja kebaikannya apa. Mengambil duri tengah jalan. ya, Hadir di majlis ilmu. Misalnya hadir di majlis ilmu satu jam. Itu satu kebaikan. Ya. Kalau satu juz Al-Quran berapa tuh? Berapa puluh jam, berapa bulan ya, berapa tahun kita hadir di Salim sama dengan membaca satu juz satu hari jadi subhanallah begitu besar pahalanya hanya sekedar baca loh belum menghafal, belum bertadabur belum memahami, belum mengamalkan belum mengajarkan lagi ke orang lain baru baca doang, ngerti apa kagak ngerti, itu insyaallah sudah berpahala karenanya maka Quran posisinya nomor satu sebagai referensi utama dalam beragama. Sementara hadis itu adalah di, di bawah derajatnya, di bawah Al-Quran. Tapi sekali lagi dia berkaitan dengan Al-Quran. Nah bagaimana kaitan antara hadis dan Al-Quran, hubungannya, kepentingannya dan lain sebagainya kita akan sampaikan. Baik sahabat I Dream dan para... Itulah tadi perbincangan kita di segmen yang pertama bersama Ustadz Hilman. Pengantar tentang ilmu hadis Bagaimana posisi hadis dalam Islam Dan Ustadz tadi menjelaskan lebih dalam Tentang Al-Quran sebagai rujukan utama sumber Islam Dengan segala keistimewaannya Pastinya di segmen selanjutnya Sahabat I dan para peserta Pada Alkafi kafi penasaran dengan kelanjutan kajian kita Jadi jangan kemana-mana Jangan ganti channel dulu Tetapi 10.4.5 I Dream Radio Successful Muslim Family Anda masih mendengarkan Manis Majelis Iman dan Islam. Sawar Air Anda berada dan yang diramati Allah. Terima kasih ada semua masih setia di 104.4 FM Air Dream Radio Success Muslim Family. Di segmen yang kedua ini kita akan melanjutkan kajian kita lebih mendalam tentang pengantar ilmu hadis. Oleh sebab itu, Tafadol kepada Ustad Hilman untuk melanjutkan kajian kita. Oke, okay, terima kasih. Kita lanjutkan ya. E, berikutnya yang, yang saya jelaskan, apa posisi hadis terhadap Al-Quran? Sebelum saya definisikan itu, apa itu hadis. Posisi hadis terhadap Al-Quran adalah tiga. Yang pertama, dia sebagai penegas apa yang ada di dalam Al-Quran. Di seluruh isi Al-Quran itu, Isinya ditegaskan oleh hadis. Misalnya tentang keesan Allah maka ada hadisnya. Tentang rukun Islam ada hadisnya. Tentang keimanan ada. Tentang kenabian dan kerasulan ada. Lebih spesifik, lebih spesifik kerasulan Nabi Muhammad ada. Tentang syariat dari mulai sholat, puasa, puasa nikah, ya, kemudian waris, ya, kemudian kisos, apa saja, berkaitan dengan syariat pun juga ditegaskan. Apa yang dijelaskan Alquran Al ditegaskan oleh hadis, ya, apa saja. Termasuk kisah yang ada di dalam Alquran, ya, mulai dari kisah kisah kejadian manusia dari penciptaan Adam, konsep tentang jin, konsep tentang e, akhirat, surga dan neraka. Konsep tentang hisab, ya, dan lain sebagainya, itu semua ada. Termasuk tentang kematian, termasuk apa saja yang dikatakan Al-Quran, maka ada penjelasannya, penegasannya di dalam hadir. Jadi dia menegaskan. Tidak dimungkinkan terjadi perbedaan antara isi kandungan Al-Quran dengan isi kandungan hadits Itu mustahil terjadi. Ya. Yang kedua fungsinya adalah menjelas. Kalau tadi penegas. Yang kedua apa? Penjelas. Dia adalah mufassir yang menafsirkan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Bisa di dalam Al-Qur'an banyak ayat bercerita tentang salat. Nah, bagaimana salat itu ditegakkan dan didirikan? Ah, itu di dalam hadis urusannya. Ada azan dulu, qomat, berjamaah, berjamaah di masjid gitu ya. Harus mempersiapkan diri dengan baik, syaratnya apa ya? Toharo, menutup aurat, masuk waktu, musahadat kiblat, ya. Kemudian rukunnya ada 13 mulai berdiri, niat, ee, Fatihah, kemudian ruku ya tidak su, dua kali sujud duduk antara dua sujud duduk tasyahud, membaca tasyahud, membaca salawat, salam dan tartib, arti tartib itu urutannya tadi tidak di random, ya, tidak checkslock, tapi berurutan sebagaimana yang saya terangkan tadi apa saja yang disunahkan sebelum salat ketika salat dan setelah salat apa saja yang dimakruhkan yang harus dihindari ketika kita salat apa saja yang membatalkannya itu semuanya detail kita temukan dalam hadir begitu juga saum detailnya tentang bagaimana saum bahwa saum itu di bulan ramadan bagaimana menentukan tanggal satu ramadan ya apa bedanya antara riyad dan hilal riyatul hilal dengan hisab, dan seterusnya. Itu ada penjelasannya semua di dalam hadits Tentang makan yang halal, tidak boleh makan yang haram, apa saja yang dihalalkan, apa saja yang diharamkan. Tentang menyembelih, bagaimana menjeli sesuai dengan syariat, dan seterusnya. Itu akan kita temukan detail penjelasannya di dalam hadits Karena hadits memiliki peran apa tadi? Menjelaskan atau menafsirkan apa yang di dalam Al-Qud'a Al-Karim. Yang ketiga adalah Alternatif kedua sumber atau alternatif kedua syariat Islam bila tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Jadi alternatif keduanya yang ada di dalam hadis. Saya sering mencontohkannya biar mudah aja. sebetulnya banyak poin tapi biar mudah difahami. Itu adalah tentang rajam. Rajam di dalam Al-Quran tidak ada. Di surat An-Nur itu dijilid, seratus kali jilidan. Fajlidu Kullan min huma mi atajaldah Maka andalah Dicambuk masing-masing 100 kali cambukan Baik pezina laki atau pezina perempuan Tidak ada rajam nah, Rajam itu adanya di dalam ya Jadi pada kan beda banget Antara jilid dan rajam Rajam pasti mati jilid kemungkinan masih Hidup kan berbeda sekali Nah karenanya maka kemudian hadis pun juga berfungsi sebagai alternatif kedua sebagai sumber syariat setelah, setelah Al-Quran Al-Karim. Nah itu adalah fungsi yang melekat pada hadis Rasulullah. Berikutnya, apa itu hadis? Nah, kita sudah masuk nih. Apa itu hadis? Hadis dari sisi etimologis secara lugotan, secara bahasa, maknanya adalah peristiwa yang dikisahkan. Peristiwa yang dikisahkan itu secara etimologis maka hadis Rasulullah adalah peristiwa yang terjadi pada bagian Rasul kemudian dikisahkan oleh sahabat kepada tabihin dan tabiin seterusnya sampai kepada para pencatat dan penulis hadis ya terutama kitab-kitab yang Mata Barak maka eh, peristiwa yang terjadi pada bagian Rasul yang dikisahkan itu hadis secara bahasa Bagaimana hadis secara istilah, secara terminologis? Ialah riwayat tentang baginda Rasul dalam lima fitur. Nah, ini kan kita suka punya handphone ya, pakai fitur ya. Nah, jadi riwayat tentang baginda Rasul. Apa, apa saja tentang baginda Rasul yang datang dari baginda Rasul dalam lima fiturnya, itulah yang disebut hadis. Lima fitur itu apa? Yang pertama adalah sabdanya, biasa disebut kauli, sabda Rasul. Yang kedua adalah fi'li atau perbuatan bagian Rasul yang disaksikan oleh para sahabat dan kemudian diriwayatkan ke generasi berikutnya. Yang ketiga takriri alias ketetapan. Nah, kalau didefinisikan ketetapan itu artinya adalah perkataan atau perbuatan sahabat yang direstui bagi rasul jadi tidak dari rasul tapi dari sahabat baik kata-kata atau perbuatan rasulullah hadir dan merestuinya tidak menentang dan tidak meralatnya tidak merevisinya tapi merestuinya maka itu namanya takrir yang keempat adalah riwayat tentang sifat bagi rasul baik sifat yang bersifat lahirya atau perangai lahirya itu jenggotnya, tinggi badannya, gemuk kurusnya, ketawanya, gerahamnya gitu ya, giginya, atau perangainya. Terutama hak-hak yang bersifat pribadi, bagaimana cara dia berjalan, bagaimana dia berbicara, BAB-nya gimana, BAK-nya kayak gimana, pakaian yang suka dipakainya apa, makanan yang disukainya apa, dan seterusnya. Itu adalah juga hadir karena dia riwayat tentang Rasulullah kan. Yang terakhir fitur itu adalah tentang sirahnya. Apa itu sirah? Biografi Rasul, riwayat hidup Rasulullah secara kronologis. Jadi riwayat Rasulullah secara kronologis itu namanya sirah. Nah, lima fitur itu urutan tadi memiliki mana? Kenapa kauli yang pertama tidak fi'li dulu tidak yang lain? karena mayoritas hadis adalah kauli, Jadi merujuk satu itu sabda rasul. Mungkin lebih dari 70% hadis rasul itu ya sabdanya begitu ya. Apalagi kata hadis dalam secara bahasa memiliki makna lain adalah bercerita, berkisah. Ya, kalau berkisah kan kata-kata, kaul, -kata, omongan. Sehingga wajar kalau mayoritas hadis itu adalah kauli, gitu ya. Kemudian bukan hanya itu. Hadis Qauli itu yang mayoritas, yang 70% itu, secara hukum yang memiliki kekuatan paling kuat. Paling kuat posisinya secara hukum. Maksudnya apa? Sabda Rasul itu, kepatuhan kita terhadap Sabda Rasul, sama dengan kepatuhan kita kepada firman Allah. Karena Allah berfirman, bagaimana? Ati'ulloha wa ati'ur rasul. Ta'atilah firman Allah taati pula sabda rasul sehingga kepatuhan kita kepada uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama sabdanya sama dengan kepatuhan kita kepada firman firman Allah beda sama fi'li Anak fi'li itu perbuatan bagi nabi rasul kekuatannya secara hukum lebih lebih lebih ringan dibandingkan dengan apa berusan Kauli, kenapa? Karena perbuatan Rasul itu ada Tiga probability, ada tiga kemungkinan Ya kemungkinan pertama Sama aja sebetulnya Dengan sabda Rasul, apalagi Menegaskan sabdanya, sabdanya Rasulullah bersabda, kemudian dia praktekkan Dalam kehidupan seharian, disaksikan oleh Para sahabat, tentu maka Mengamalkan pekerjaan Rasul itu Perbuatan bagian Rasul Sama dengan melaksanakan Sabdanya Tapi ada kemungkinan kedua, apa, kondisional. Boleh jadi, kondisi umumnya tidak boleh, tapi kondisi khusus jadi boleh. Oleh karena itu, maka dia menjadi sunnah, kita perbuat perbuatan Rasulullah itu, sesuai dengan kondisinya. Contoh, dalam sabdanya bagian Rasul Rasulullah bersabda, La nahanukum Janganlah diantara kalian minum sambil, berdiri. Kan minum berdiri itu tidak di, tidak dipermeleka, walaupun nanti secara hukum jatuhnya makruh. Tetapi kemudian ada fi'li perbuatan baginda Rasul minum sambil berdiri. Apakah itu membatalkan sabdanya? Tidak. Karena kalau diteliti, berdirinya Rasulullah minum itu di kondisi tertentu. Kapankah Rasulullah tersaksikan oleh para sahabat, bukan terciduk ya? tersaksikan oleh para sahabat sedang berdiri ketika minum itu ketika minum air zamzam. Kenapa dia berdiri? Ya kalau dia duduk sebagaimana eh, apa namanya konsep umum bahaya. Ya. Nanti di generasi berikutnya banyak orang meninggal terinjek-injek di sumur zamzam. Makanya dia berdiri. Walaupun sekarang sih di sumur zam-zam tidak bisa minum ya karena sudah diedarkan di seluruh masjidil haram maling gentong-gentong pakai gelas uh, tapi bahwa kalau dulu itu demikian sehingga dia kondisional nah nanti bisa kemudian kita analogikan dengan peristiwa-peristiwa yang lain ya misalnya sedang naik sepeda eh hey, naik sepeda mah duduk ya uh, mungkin lagi apa keliling Indonesia pakai skateboard nantinya kan berdiri nggak uh, apa-apa Oh, atau apalah gitu jadi bisa dianalogikan pada atau mungkin juga kita menghadiri sebuah walimah resepsi ternyata standing party si pesannya tidak menyiapkan kursi jangan maksain duduk ya nanti diinjek orang ya kelihatan eh, ini lagi apa kampungan ya nah, jangan kelihatan kampungan Islam kan tidak membuat kita menjadi kampungan ya Apalagi Air Dreamsnya, apa successfully successful Muslim family, uh, luar biasa ya. Tahu nggak successful Muslim family itu artinya apa? Ha? Sepeda keluarga Muslim. Family kan merek sepeda, Bimcycle ya. Nah, jadi sekali lagi ini yang harus kemudian kita pahami. Nah yang ketiga, probabilitynya adalah kekhususan bagi Nabi Rasul tidak berlaku untuk umatnya. Misalnya saya Sayyidatul Aisyah atau Tala'ah bercerita tentang bahwa Rasulullah menerima wahyu. Ani nah, nggak bisa. Saya, saya lagi nunggu wahyu dari Jibril. Eh kenapa nggak boleh? Eh boleh kan ada hadisnya Rasulullah juga menerima wahyu. Masa saya nggak boleh? nah boleh. Wahyu itu khusus bagi Rasul menikahi lebih dari empat perempuan dalam satu waktu. Nggak bisa. Walaupun ada, di Indonesia itu ada yang sembilan. Apa namanya? Istrinya sembilan. Itu melanggar syariat. Dalamnya apa? Dua, tiga, empat. Jumlahkan. Dua tambah tiga, lima. Lima tambah empat, sembilan. Ngacau itu ya. Bahwa lebih dari empat orang istri itu merupakan kekhususan bagi Rasul tidak berlaku untuk dan banyak lagi yang kayak begitu sehingga dengan demikian maka posisi secara hukum dia menjadi lebih lebih rendah dibandingkan dengan posisi yang kauli atau sabda rasul. takriri tentu jumlahnya jauh lebih sedikit fi'li aja udah sedikit kalau takrir jauh lebih sedikit nah secara hukum tentu saja dia di bawah itu Nah kalau sifat, nah ini tidak soal sedikit banyak. Tetapi sifat lebih kepada sisi hukumnya. Ya. Boleh sih kita mengikuti sifat-sifat bagian Rasul, baik kelehiria ataupun juga perangai atau sikap, akhlak dan e, kebiasaannya. Tapi itu tidak mutlak, jangan memaksakan diri. Rasulullah berjenggot, boleh nggak pakai jenggot? boleh, dapat pahala enggak? Dapat. Tapi bagi yang ber hmm. Apakah tidak berjenggot jadi dosa? Tidak, apalagi perempuan. Perempuan kan enggak jenggotnya. Apakah semua perempuan berdosa gara-gara nggak -gara berjenggot? Ah, kira-kira gitu ya. Orang Indonesia bata, bagaimana? Ya yang kalau orang Indonesia berjenggot ya kalau berjenggot insyaallah berpahala. Tapi kalau jenggotnya cuman akar gigi, ya gak usahlah ya. Kan gigi bawahnya itu ada akarnya, tuh keluar. Jadi aja jengot ya. Hanya beberapa halnya saja Udah itu tidak termasuk. Karena sunnah bagian Rasulullah, lebah, hadisnya. Soal pakaian, jangan seperti Rasulullah pakaiannya, karena bahannya jelek banget. Kalian 15 abad yang lalu dengan sekarang beda. Beda. Kaos aja beda kan ya? antara TC, terus apalagi polo shirt sama jersey Beda kan? Banyak. jersey itu keren banget. Ya, mahal itu. Apalagi yang ori kan? bisa jutaan harganya. Apalagi uh, ori yang pemain bintang, oh lebih mahal lagi. Kaos Neymar itu harganya bisa di 12 juta rupiah. Ya, Kaos Neymar tuh Nomor berapa sekarang? Masih 11 ya? di Peske sekarang tidak di Barcelona lagi. 10 ya sekarang ya. Nomor 10 di Barcelona. Itu harganya bisa 12 kalau di Rupiahkan sampai 15 juta. beda ya. Ronaldo itu waktu pertama dibeli sama Barcelona dari MU itu dengan sangat mahal. Eh Real Madrid sih dibeli sama Real Madrid mahal sekali. Itu nomornya 9. Satu musim dia Si, si Real Madrid jualan kaosnya Ronaldo, itu seluruh biaya transfer ter terganti. Satu musim, musim berikutnya nomor tujuh sampai sekarang, <gülüyor> bisa kebayang ya. Jadi sekali lagi, baju itu ya, ya kita ada sekarang. Jangan kaya Rasulullah, di zaman Rasulullah nggak pakai underwear, nggak pakai CD, nggak pakai kaos, nggak enak apalagi kalau sudah underwear, langsung gitu ya naik motor kan bisa terbang-terbang ya kelihatan oratnya nah na jadi dengan demikian pakaian bagian narsil menjadi out of date karena ke dalam dalam konteks sekarang itu kita tidak membutuhkannya walaupun ada konsepnya tentang warna tidak boleh najis dan lain sebagainya itu ya kita pahami aja konsepnya ya bersih tidak menjasam tidak menampakkan orat dan lain sebagainya tidak berbahan sutra dan seterusnya saya rasa itu nanti dalam konteks konsep. Tapi kalau kita menyerupai Rasulullah sekali ini dalam perangai dalam sikap, ndak apa-apa. Rasulullah pakai siwak dan kita susah siwak didapatkan di sini. Yang adanya apa? Close up ya udah saya sebut merek ya nggak boleh nanti harus bayar saya e, pas dagi gigi dengan merek tertentu seperti close up ya <laughs> disebut juga. Nah, Nah, pakai itu aja gitu pakai yang merek yang lainnya terserah begitu ya jadi itu sifat dia tidak memiliki dampak hukum ya masa misalnya sholatnya batal gara-gara dicukur jenggot nggak ada kaitannya nggak ada sholat dengan cukur jenggot tidak ada kaitannya makanya saya suka kadang-kadang suka jangan jangan berkaitan ha ha yang bersifat-sifat ya tahsinat ya Soal pakaian, penampilan, serta-merta menggugurkan hal-hal yang pokok. Ini harus sangat teliti. Terakhir adalah si roh. Nah si pun juga sisi hukumnya lemah. Karena tidak berdampak syariat. Walaupun dalam penelitian modern itu mempengaruhi e, cara berpikir, kesimpulan kejadian, dan lain sebagainya di modern. Tapi itu pun juga tidak terlalu berpengaruh. Contoh. Dalam sirah diterangkan tentang Rasulullah menikah dengan siapa? Pertama kali Khadijah. Khadijah usianya berapa? Ada empat riwayat. Semua riwayatnya dhaif. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 37, ada yang mengatakan 28, ada yang mengatakan 17 tahun. Dan semua dhaif. Tahu yang paling dhaif apa? yang paling daif itu usia 40 tahun. Salahkah kita meyakini bahwa Khadijah 4, nikah dengan Rasulullah 40 tahun? Enggak salah. Kenapa? Karena ada yang riwayat yang disepakati dan itu sahih apa? Beliau lebih tua dan janda. Kalau 40 dapat enggak itu? Dapat. Pasti dia lebih tua dari bagian Rasul. Terus janda, sudah dapat karena kalau janda kan ada bukti. Suami sebelumnya, ada anak dan lain sebagainya. Jadi itu ada yang sahih. Jadi kalau mau berapa usianya enggak? Enggak jadi masalah. 17? Tertolak. Karena 17 lebih mudah. Kemungkinannya di tiga usianya. 28, 37, dan 40. Dari tiga ini yang tersisa karena 17 sudah sudah tereliminasi ya. Karena bertentangan dengan saya sebesar. Itu paling sahih. Semuanya taib. Tapi paling bagus hadisnya itu yang 28. Kemudian kalau kita kaitkan dengan sosiokultural, karena kan itu penelitian, ini ada orang IFIB nggak di sini? Ada ya. Itu kan ada sosiokultural. Maka akan ada antropologisnya. Secara antropologis, secara sosiokultural, yang masanya, yang namanya orang Arab, nggak ada ceritanya kami namanya yang tua-tua. Pasti ya, mudah. Terlebih lagi, Khadijah R.A. ketika itu bergelar Afifah Tahira. Di Mekkah, ketika itu, tidak ada laki-laki, bujangan ke, yang sudah menikah ke, duda ke, istrinya banyak ke, semuanya ingin memperistri Hadija, sampai Hadija sendiri juga bingung, karena dia Afifa, apa itu atau pengertian Afifa? Dia orang kaya, tapi nggak pernah dugem gitu ya, nggak narkoba, nggak narsis di Instagram, kira-kira begitu. -kira. Afifa menjaga dirinya. Kemudian dia gelar yang kedua Tahira. Kenapa bergelar Tahira? Karena walaupun dia ada di masyarakat jahiliyah, orang kaya raya, tapi dia tidak menyembah berhala. Tidak minum khamr. Jadi tidak ada satupun lelaki di Quraisy kecuali berkeinginan apa? Menikahi Khadijah. Sampai Khadijah bingung. Makanya ketika kemudian ada seorang pemuda bernama Muhammad menawarkan diri sebagai Manajer perdagangan, kemudian diizinkan, ya kemudian diamati oleh Maisaroh. Maisaroh itu laki-laki bukan perempuan. Oleh Maisaroh dalam perjalanan, pulang dari perdagangan, pulang dari perjalanan perdagangan di Yaman... ...untungnya besar, orangnya kaget. Akhirnya ditelisik dari siapa tadi? Dari Maisaroh, dan Maisaroh cerita wow, segala macam. Ayah kemudian dia mikir, nakal begitu yang kayak begini pantas jadi laki gua kan gitu kira-kira. Akhirnya kemudian melalui prosedur adat. Pesan itu disampaikan oleh masyarakat kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad bilang sama paman-pamannya karena ayahnya ibunya sudah tidak ada, hanya terjadilah pernikahan. Muhammad Al-Amin menikah dengan Khadijah yang Afifah Thahira. Itu kan lebih keren ya daripada pernikahan siapa? William sama Kate ya atau pernikahan Raisas dan Rahamis gitu ya. Oh, ketika itu. Itu kan keren banget. Nah, makanya tetapi kan soal 43728 nggak ada gak ada gak ada konsekuensi hukum ya. Atau misalnya contoh yang lain perang. Ketika ada peperangan dalam sirah itu pasti dia akan dibahas tentang jumlah pasukan. Pasti dibahas di, di, di jumlah pasukan. Misalnya perang badar, itu beda-beda pendapat. Ada yang bilang 400, ada yang bilang berapa, ada yang bilang berapa. Mau jumlahnya berapa, yang penting badar menang. Gitu kan? Jangan, oh ini jumlahnya lebih sedikit, Oduh, jadi kalah nih, gak bisa. Tetap aja menang. Mau disebutin apa berapa, berapa. walaupun di kajian berikutnya, ulama-ulama sekian abad berikutnya, mampu menemukan satu-satu dari ahlil badar. Akhirnya berjumlah 313, 314 bersama Baginda Rasul sebagai Panglima. Itu soal jumlah itu nggak ada, ada, yang sahih ya. Semuanya ta'if, tapi gak apa-apa. Yang penting badarnya menang. Oh karena ini beda nih, ini satu riwat segini, satu riwayat segini. Oh berarti yang ini kalah, ini menang nggak bisa. Kalau kalah ya kalah, kalau menang ya menang aja. Berapapun jumlah pasukan. Nah, kira-kira demikian. Sehingga lima fitur ini harus dipahami sebagai hadir. Jadi kita pelajari, dan fungsinya sama aja dengan yang saya sebutkan tadi, lima-limanya tadi. Penegas apa yang di dalam Al-Quran, menjelaskan apa yang di dalam Al-Quran, malah menjadi alternatif kedua untuk syariat yang tidak ada di dalam Al-Quran. Itu juga ditemukan di lima fitur semuanya. Hanya cara penyikapannya satu dengan yang lain berbeda. Walau alami ini segmen yang kedua, insyaallah kita akan lanjutkan di segmen ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat I Dream dan itulah tadi perbincangan kita di segmen yang kedua bersama Ustadz Hilman. Penjelasan mengenai posisi hadis terhadap Al-Quran dan pengertian hadis secara etimologis dan terminologis. Di segmen selanjutnya kita akan buka sasi tanya jawab kepada para peserta pondok Al-Kahfi disilahkan untuk menyiapkan pertanyaannya. Sahabat mana dimana anda berada pasti masih penasaran terhadap kelanjutan kajian kita. So jangan kemana-mana jangan ganti channel dulu tetap di 10.4.4 AM iDream Radio Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Manis Majelis Iman dan Islam. Kelompok 4 Fatam I Dream Radio Successful Muslim Family. Sahabat I Dream di Anda berada, tibalah kita di segmen yang terakhir. Di segmen kali ini kita akan ada sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya sekali lagi diinformasikan kepada uh, Anda semuanya yang ingin bergabung bersama kami mendengarkan siaran ini juga dapat melalui streaming di www.dreamradio.id atau download aplikasi I Dream Radio di Play Store, maka Anda bisa menikmati siaran ID Radio langsung dari gadget Anda kapan pun dan di Anda berada. Baik kita langsung buka sesuatu yang jawab kepada para peserta Pondok al Kafi. silahkan ada yang ingin bertanya. Kasih mikrofonnya. Kasih mikrofonnya mas. Ya, silahkan sebutkan namanya dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Fadlan Muzaki. Fadlan? Fadlan. Oh. Pertanyaan saya ketika banyakkan konteks dalam hadis itu yang berkaitan misalkan tentang paha itu aurat atau bukan itu ada perkataan Rasul yang menyebutkan uh, paha itu aurat tapi ada juga perilaku Rasul yang menyatakan uh, paha itu bukan aurat dan itu uh, banyak gitu konteks-konteks dalam hadis itu uh, terus derajat mana yang paling tinggi gitu antara perkataan atau perbuatan Rasul yang uh, harus kita dahulukan di dalam ya hadis ya. oke terima kasih wassalamualaikum ini Fatlananya yang susah Kalau nanya sama saya mah yang mudah muda yang bisa saya jawab. <laughs> Oke, okay. kita baru membahas tentang konsep dasar hadis, yaitu tadi tentang uh, posisinya dengan Al-Qur'an, dia posisi, uh, da, sorry, posisinya dalam syariah ya, dia posisi kedua setelah Al-Qur'an, fungsinya dia terhadap Al-Qur'an dan definisi secara terminologi, secara etimologis, uh, secara etimologis dan terminologis. Saya serangkan tadi tentang fitur tadi. Jadi baru sampai di situ. Nah. Belum, nanti pembagian hadis dari sisi periwayatan. Ada mutawatir, ada ahad. Nanti juga diterangkan adalah pembagian hadis soal diterima dan ditolaknya. Nanti kalau yang diterima itu sahih dan hasan, sementara yang ditolak dan tata taib, plus maudhu, begitu ya. Itu belum kita bahas. Nah, nanti ada pembahasan lagi bagaimana kalau hadis ini bertentangan bagaimana cara menyeleksi dan mengetahuinya saya akan bahas juga nanti kitab-kitab hadis tabar, kitab-kitab hadis yang menjadi rujukan utama dan kita akan detailkan secara singkat maksud dari hadis-hadis jenis, -hadis, jenis kitab hadis itu kan ada jame' sahih ada sunan ada musnad Ada, musadrok, ya. ada ya ada yang populer empat, tapi yang lebih populer lagi tiga awal. Mana yang disebut jami, mana yang disebut sunan, mana yang disebut mustad, apa, dan itu akan dijelaskan. Mana yang di, disepakati oleh para ulama sebagai rujukan utama. adik kamu akan temukan tentang konsep sab'ah, rawah sab'ah, diriwatkan oleh tujuh. Ada rawah us, uh, sita, ya diriwatkan oleh enam. Nanti ada riwayatul khumsah, ada riwayat arba'ah, ada sayıkhan mutafakun alayh, dan seterusnya. Itu semua harus kemudian kita ketahui. Sebagai orang awam, sebetulnya bersandarkan kepada kitab-kitab itu, sudah cukup. gitu ya Walaupun nanti akan kita temukan, ayet 7 itu nanti ada plusnya 3, mungkin 10, dan nanti ada beberapa lagi. Yani total 18. Nah, cuman, yang mutabar itu tadi, ah uh, mutafakat kemudian sita sabah asyara Begit ya 10 tapi belumnya sampai penjelasan ya nah <gülüyor> kalau sudah di situ saya akan saya jawab kalau jawab sekarang enggak nyambung ya jadi kita pun kalau sekarang jaka sembung main gitar ya enggak nyambung trend <gülüyor> begitu Farlan tetap dengan I dream di hari Rabu yang akan datang mudah-mudahan saya jelaskan ya oke okay. Baik terima kasih jawabannya Ustadz, jadi Fadlan pesannya tetap ikut kajiannya ya pekan depan biar biar bisa lebih jelas nanti untuk pertanyaannya. Kita buka lagi pertanyaannya di, di sesi ini, silahkan yang ingin bertanya lagi. Ada yang ingin bertanya? Baik jika tidak ada Ustadz mungkin di segmen yang terakhir ini bisa closing dulu terkait closing statement okay. tema kita tentang pengantar hadis. Uh, para pendengar I DREAMS uh... Uh, Alhamdulillah dari awal sampai akhir sudah kita pelajari bersama tentang hadis secara singkat lo ya saya tidak detail. Pertama tentang posisinya dalam syariah kita ternyata posisinya kedua setelah Alquran. Tadi saya jelaskan sedikit kenapa Alquran lebih dibandingkan dengan hadis karena dia uh, firman Allah kalau Allah yang melekat padanya segala kemahan Allah yang kedua Uh, karena dia riwayatnya mutawatir, pasti benar, 100% benar, setiap huruf, titik, harokat, dan lain sebagainya tidak akan berubah Dan yang ketiga adalah karena bernilai ibadah sekedar membacanya, sehingga dia menjadi utama dibandingkan hadis hadis itu sendiri memiliki kaitan erat dengan Al-Quran, maka dia berfungsi terhadap Al-Quran sebagai penegas, sebagai penjelas, Dan yang ketiga sebagai alternatif kedua dalam syariat setelah Al-Quranul Al Karim. Apa itu hadis secara etimologis? Dia adalah peristiwa yang dikisahkan. Itu secara bahasa. Maka hadis Rasulullah, hadis Nabi adalah peristiwa yang dialami Rasulullah dan para sahabat yang diriwayatkan dari generasi ke generasi. Itu secara bahasa. Secara terminologi, Apapun yang apapun uh, riwayat apapun tentang Nabi Muhammad ya Riwayat apapun tentang Nabi Muhammad tentu yang diriwayatkan ya Riwayat apapun tentang Nabi Muhammad dalam lima fitur baik sabdanya perbuatannya ketetapannya sifat-sifatnya serta serahnya dan saya jelaskan masing-masing dari lima fitur itu dari sisi kedudukan dan sisi jumlahnya dan dari sisi kekuatan hukum Ketika kita melihat dan membaca hadis-hadis Di masing-masing fitur Saya saya itu Dan insyaallah di pekan yang akan datang Kita akan ketemu lagi Terutama Fadlan Jangan sampai ke, e, ketiduran nanti Harus hadir Walaupun ada ujian Ngapalin dulu malamnya Pagi harinya jangan ngapalin Paginya harus ikuti kajian manis Bersama 1044 AM Radio I Dream Radio Abah Fatah 2 Pagi Successful Muslim, Muslim Family. <gülüyor> oh, asgari. <aslında. gülüyor> Malumla, baru pertama agak kaku kaku sedikit. <gülüyor> Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Hilman sudah bersama kami di 10.4.4 empat puluh TMI Dream Radio Successful Muslim Family. Jazakallah kerat atas materi yang diberikan hari ini. Tentang pengantar ilmu hadis ya, didahului tadi dengan penjelasan kedudukan Alquran sebagai sumber utama hukum Islam, lalu penjelasan mengenai pengertian hadis dan juga posisi hadis di dalam hukum Islam itu sendiri. Semoga kajian kita dapat bermanfaat buat kita semuanya dan juga sahabat Aidream di rumah. Dan tentu kita berharap ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa dengarkan terus kajian hadis. Di program Manis Majelis Iman dan Islam Setiap harinya Pukul Ba'da, Ba'da Subuh Sampai dengan pukul 6.30 Waktu Indonesia Bagian Barat Demikian saya ranggaku semua pamit dari ruang dengar anda Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan Selamat melanjutkan aktivitas kebaikan anda hari ini Subhanakallahumma bihamdik Asyadu ala ilahi ila anta astagfirullah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Anda sudah mendengarkan Manis Majelis Iman dan Islam. Dan kita ikuti acara selanjutnya.